ngomong sama Allah sering-sering komunikasi sama Allah dan Allah itu wahhu wama akum ainama kuntum dia bersama kalian dimanapun kalian berada Allah melihat Allah mendengar Allah menyaksikan Allah mencatat Allah maha menilai bersama kita Allah itu bukan ada di mana-mana Allah bersama kita dimanapun kita berada itu beda sehingga nggak usah khawatir ah ini mah nggak di masjid nggak apa-apa Selama bukan di tempat yang najis Tapi yang di tempat yang umum Di pasar, di jalan Lagi di kendaraan, di dalam masjid, di luar masjid Allah ilahi Rabbi Kalau perlu lebih lebih manja lagi pakai irama dikit Allah gitu Wah, Kayak orang manggil temannya gitu Atau kita miskol Allah dulu Ya Allah Udah gak ngomong apa-apa Kita miskol <laughs> <Miskul Allah. laughs> Ngapain miskol? Caper kangen sama Allah Allah Allah gitu lagi itu zikir kan Allah Allah Allah kata Allah ada apa hambaku Allah lagi Allah lagi Allah lagi terus aja Allah di miskol berkali-kali pas Allah buka wah seratus miskol Allah seratus kali zikir udah seratus kali miskol Allah yang telepon balik ada apa hambaku wah ditelepon sama Allah lewat kejadian-kejadian hidup tiba-tiba ada kejutan dari Allah langsung bilang sama Allah thanks Allah